Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyimpulkan apa yang sudah diuraikan oleh Al Habib Abdullah bin Alwi Al hadad Beliau menyatakan nanti suatu saat setelah kita semuanya mengalami proses kematian, hari-hari yang kita lalui akan disodorkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan hari-hari yang kita lalui tersebut akan disodorkan kepada kita dalam bentuk lemari-lemari Jadi kalau mau kita lihat Nanti setiap hari itu ada 24 lemari Karena setiap hari itu kita hidup selama 24 jam Nah nanti kita bisa melihat Kalau di jam itu kita berbuat ketaatan kepada Allah Maka lemari itu kalau dibuka Akan dipenuhi oleh cahaya dan apabila di jam itu kita tidak berbuat taat dan juga tidak berbuat maksiat maka kita akan mendapati lemari kita itu kosong, nggak ada apa-apanya. Dan apabila kita di jam itu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita buka lemari kita di jam itu, kita akan mendapati bahwasannya lemari kita itu penuh dengan kegelapan. Dan dikatakan oleh beliau Barang siapa yang nanti di akhirat Ketika dia membuka lemarinya Itu penuh dengan kegelapan Bisa-bisa dia itu Seakan-akan Kalau bisa mati lagi di alam akhirat Bakal mati lagi dia Karena penyesalannya Karena lemarinya itu dipenuhi oleh kegelapan Yang artinya di jam itu Dia tidak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau mau kita lihat Nanti insya Allah di hari kiamat pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2013 kalau mau kita buka nanti dari jam 8 sampai jam 10 lemari kita ini insya Allah penuh dengan cahaya kenapa? karena kita berkumpul sama-sama untuk melakukan ketaatan kepada Allah untuk zikir dan untuk mendengarkan ilmu dan apabila ada jam-jam yang di situ kita berbuat maksiat kalau kita buka di situ kita akan mendapati kegelapan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau, mumpung engkau masih hidup, maka manfaatkan waktumu untuk memenuhi lemarmu itu dengan cahaya. Mana yang akan kamu pilih? Kamu mau pilih lemarmu penuh dengan cahaya ya sering berbuat taat. Kalau kamu mau pilih lemarmu penuh dengan kegelapan, ya silakan berbuat maksiat. Itu daripada beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Oleh karena itu, ini menunjukkan pentingnya kita hadir di majlis yang semacam ini Kita kalau seandainya disuruh duduk zikiran dua jam, tidak mungkin kuat Jam 8 sampai jam 10, megang tasbeh, suruh zikir sama Allah, tidak mungkin kuat kita Nah, karena kita duduk di sini kumpul bareng-bareng Makanya kita kuat duduk berjam jam untuk zikir dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu SWT Oleh karena itu, ini menunjukkan pentingnya kita hadir di majelis yang semacam ini mudah-mudahan kita di hari kiamat lemari kita dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala wala fikum alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah silakan mas kanjer